Assalamualaikum Sudarlun, berita malam edisi hari ini Selasa 2 Agustus 2016 dibacakan Ardiansyah 38 rumah korban banjir di PD belum dibangun 2 wanita penjual ganja yang merupakan ibu dan anak ditangkap nelayan Aceh Singkil dilarang gunakan kompresor Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah di rangkum tim Newsroom Serambia FM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 Sudah lun sebanyak 38 rumah yang hilang disapu banjir pada 27 Januari 2016 di tiga kecamatan di PD hingga kini belum diverifikasi untuk rencana dibangun kembali. Kepala pelaksana BPBD Pidi Apriyadi mengatakan lokasi rumah hilang disapu banjir di tiga kecamatan yakni Muara 3 Padang Tiji, dan Bate. Para korban kini tinggal di rumah sewa, namun verifikasi belum dilakukan. Sebab saat ini proses pembentukan tim masih menunggu pimpinan daerah. Selain 38 korban hilang rumah, ada 93 rumah lainnya mengalami rusak pada saat bencana banjir 27 Januari 2016. Namun para pemilik rumah yang rusak ini telah mendapat bantuan dana stimulus untuk rehab rumah. Totalnya Rp20 juta untuk kategori rusak berat dan Rp12 juta untuk rusak sedang. Darulun Polres Naganraya mengamankan dua wanita yang merupakan ibu dan anak karena terbukti menjual ganja selasa siang. Informasi yang diperoleh kedua wanita ini ditangkap polisi sebelumnya. Polisi berhasil menangkap pengedar ganja bernama Alam Syah, 45 tahun. Ia diringkus dalam sebuah penangkapan yang diawali penyamaran di kawasan Gunungkong, Kecamatan Makmur Senin Tengah Malam. Dari Tersangka Alam Syah, polisi menyita tujuh paket kecil daun ganja yang telah dibungkus kertas buku, kemudian satu bungkus ganja dalam kantong beras, serta sebuah HP Tersangka yang merupakan ibu dan anak ini adalah Baidah, 54 tahun, dan Maisura, 25 tahun. Dari tangan keduanya, polisi menyita dua ikat ganja kering yang disimpan di dalam tas keranjang seberat 2 kilogram. Sudarlun Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Aceh Singkil meminta nelayan di daerah itu menghentikan penggunaan alat bantu kompresor untuk menyelam menangkap ikan di laut. Kepala DKP Aceh Singkil, Insinyur Ismet Taufik mengatakan pihaknya telah mensosialisasikan larangan nelayan menggunakan kompresor sebagai alat bantu pernapasan menyelam. Dari hasil sosialisasi disepakati 1 Oktober 2016 tidak ada lagi nelayan yang menggunakan kompresor. Pihaknya juga telah mensosialisasikan larangan penggunaan jaring moruami atau jaring yang dipasang di terumbu karang, sebab sistem kerjanya merusak terumbu karang. Menurut Ismet, penghentian penggunaan kompresor dan jaring moruami tidak serta-merta diberlakukan semua pihak, tetapi mengikuti perjanjian yang disampaikan dan disepakati nelayan sendiri. Jika ada nelayan yang melanggar maka akan dilakukan penertiban. Darlun anggota Satpol PP Aceh Tamiang mengamankan 16 pegawai di lingkungan Pemkap Aceh Tamiang karena nongkrong di warung kopi pada saat jam kerja selasa pagi. Ke 16 pegawai ini terdiri dari 11 PNS, 4 tenaga honor dan 1 tenaga bakti. Salah satu tempat yang dirazia petugas yaitu warung kopi depan kantor bupati. Sejumlah PNS yang ngopi mencoba melarikan diri saat melihat kedatangan petugas. Situasi ini memancing pemilik warkop baru kesal terhadap razia Satpol PP. Bahkan baru sempat mengambil pisau penjual lontong untuk mengusir anggota Satpol PP. Kasatpol Ke PP Kecamatan yang Ahmad Yani mengatakan meski sempat protes dari pemilik warung namun razia pegawai yang bolos berjalan lancar. Dalam razia kali ini petugas berhasil menjaring 16 orang pegawai. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi Event. Tidaklun Tim Bedah Rumah Sakit Kasi Ibu Loksmawe berhasil mengangkat tumor padat ovarium seberat 5,5 kg yang tumbuh di dalam perut Ara Kibah, 50 tahun, warga Lupu Kecamatan Senedun, Aceh Utara. Ara Kibah mengaku tidak mengetahui kapan tumor mulai ada di dalam perutnya. Selama ini ia tidak mengalami gejala sakit perut, namun yang ia rasakan sulit bernapas dengan kondisi perut yang terus membesar. Bahkan Tarakibah baru mengetahui ada penyakit di perutnya saat memeriksakan diri ke spesialis kandungan dalam beberapa bulan terakhir. Dokter mengatakan ada tumor di perut Tarakibah sehingga harus segera dioperasi. Mendapat kepastian itu, Tarakibah pun langsung masuk rumah sakit kasih Ibu Loksmawe untuk menjalani operasi. Dan tim bedah pun berhasil mengangkat tumor seberat 5,5 kg yang tumbuh di dalam perut Tarakibah. Berlun kebakaran lahan kembali melanda wilayah barat selatan Aceh pada musim kemarau. Sebanyak 9 titik api atau hotspot ditemukan di wilayah Nagan Raya, Aceh Barat, Sebul Salam, dan Aceh Besar. Berdasarkan data yang diperoleh BMKG melabuh, Nagan Raya 9 titik api terdapat di Nagan Raya 1 titik, Sebul Salam 1 titik, Aceh Barat 2 titik, serta Aceh Besar 3 titik. Titik api ini disebabkan dari kebakaran lahan karena memasuki musim kemarau. BMKG juga melansir suhu untuk wilayah barat selatan Aceh 22 hingga 33 derajat Celcius dari tanggal 1 hingga 6 Agustus 2016. Kecepatan angin 25 hingga 30 km per jam dengan arah angin dari barat. Sedangkan gelombang laut bervariasi antara 1 hingga 4 meter. Darlun Profesor Firaksadi asal negara Thailand mengunjungi Kabupaten Pidi guna menjajaki kerjasama yang yang telah dirintis sejak tahun 2012. Profesor itu ingin mengetahui kebutuhan dan kendala PD sebelum kerjasama dilakukan. Pertemuan Profesor dan rombongan Pemkap PD berlangsung di Pendopo Bupati PD. Kedatangan Profesor asal Thailand ini disambut asisten dua bidang kesejahteraan Madan, Kepala Bapak Perda PD Muhammad Adam, dan sejumlah pihak terkait. Sementara itu, asisten dua sedaka PD Madan mengatakan masih banyak siswa yang membutuhkan pendidikan lebih maksimal. Selain itu, pemberdayaan kepada para korban konflik dirasakan belum merata. Sementara itu, Profesor Firaksi berjanji akan melaporkan semua masukan pada pemerintah Thailand karena tujuan kedatangannya ke PD untuk menerima masukan dan menindaklanjuti hasil kerjasama yang telah dirintis sejak tahun 2012.